Assalamualaikum Saudarluun Berita Pagi di Siaran ini Jumat 27 Januari 2017 dibacakan Ardian Syah. Polisi ringkus pelaku utama pembunuh pria Jakarta. Tim gabungan amankan dua alat berat di lokasi galian emas liar. Polsek Mendesaki tangkap prajurit TNI gadungan yang tipu warga. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Sudarlun, polisi meringkus Dedi Ilham Rizkan, 40 tahun, warga Gampung Baru, Kecamatan Montasik, Aceh Besar, Kamis pagi. Dedi merupakan pelaku utama dalam kasus tewasnya Hitman Kadir, 36 tahun, pria asal Jakarta yang dibunuh di perumahan Kuwait, Gampung Kayile, Kecamatan Ingincaya, Aceh Besar, Kamis 29 September lalu. Kasatres Krimpolres Aceh Besar, Kompol Raja Gunawan menyebutkan Dedi ditangkap di rumah temannya di Desa Alugintung, Kecamatan Selimum, Aceh Besar. Penangkapan terhadap Dedi sebagai otak dari pembunuhan pria Jakarta itu dipimpin langsung Wadir Reskrimum Polda Aceh AKBP Wawan Setiawan. Dua hari sebelumnya, tim gabungan menangkap Henny Puspita, 33 tahun, warga Gampung Baru, Kecamatan Montasik, Aceh Besar. Henny ikut membantu abang sepupunya Dedi dalam pembunuhan itu. Henny ditangkap saat berupaya bersembunyi di sebuah kubuk kebun milik temannya di Gampung Sugadamai, Kecamatan Lembah Selawa, Aceh Besar. Kasarat reskrim menjelaskan motif yang melatar belakangi pembunuhan itu karena Dedi merasa sakit hati terhadap Hilman Kadir yang telah menikahi mantan istrinya, Suci Andriani. Dedi mengajak adik sepupunya Henipus Puspita untuk menghabisi nyawa Hilman. Darlun Polres Nagan Raya mengamankan dua unit alat berat jenis eskavator di lokasi Galian liar di kawasan Kerungcut, Kecamatan Betung. Keberhasilan ini setelah tim gabungan dari Polres Nagan Raya di Stamben serta Dinas Kehutanan turun ke lokasi galian sejarah Rabu lalu. Operasi penertiban galian Mas liar dipimpin langsung kasat reskrim Polres Nagan Raya AKP Iswar. Selain mengamankan dua alat berat, polisi turut menyita sejumlah peralatan galian lainnya seperti mesin sedot untuk mencari emas milik warga serta mesin pencari pasir. Polisi juga menangkap satu orang pemilik alat berat berinisial R warga desa Pulau Raga, Kecamatan Betung. Air masih terus diperiksa intensif di Mapolres, Nagandraya. Sedangkan dua orang lagi kini masih dicari sebagai pemilik dan operator alat berat. Sudarlun Polsek Banda Sakti Loksemawe mengamankan pria Yedi, seorang pengangguran yang mengaku-ngaku sebagai prajurit TNI. Pria berusia 31 tahun asal Sam Talira Aron, Aceh Utara ini diringkus polisi Rabu sore kemarin Setelah sukses menipu dua korbannya dengan mengambil 15 mayam emas dan satu unit handphone. Wakapol Saikbanda Sakti Ibda Zahabi mengatakan penipuan pertama dilakukan Yedi terhadap MZ, 25 tahun asal Oksmawe. Tersangka berhasil merampas 15 mayam emas milik korban MZ. Setelah melakukan aksinya, tersangka yang mengaku Oknum TNI itu kabur sehingga korban membuat laporan ke polisi. Korban kedua yang menjadi sasaran oknum TNI gadungan itu adalah MF, 20 tahun, yang juga warga Loks Mawai. Modus yang diperagakan tersangka pada korbannya sama. Pelaku berhasil mengambil sebuah handphone milik MF sebelum melarikan diri. Setelah mengetahui jadi korban penipuan, selanjutnya MF bersama anggota TNI melakukan pencarian terhadap tersangka. Akhirnya tersangka ditemukan di kawasan utin bayi, Loks Mawai. Tersangka yang mencoba kabur berhasil ditangkap oleh anggota TNI. Selanjutnya tersangka diserahkan ke Polsek, Banda Sakti. Sudarlun kertas suara untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh di Singkil terancam tidak dilipat. Penyebabnya Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil tidak memiliki anggaran pelipatan kertas suara tersebut. Ketua KIP Aceh Singkil, Yarwin Adidarma mengatakan kertas suara pemilihan gubernur belum dilipat karena tidak ada biaya. Pihaknya hanya menganggarkan untuk pelipatan kertas suara calon bupati, wakil bupati. Yarwin mengaku sudah menyurati KIP Aceh yang isinya memberitahukan permasalahan tersebut namun belum mendapat panggapan. Sebelum ada arahan tertulis dari KIP Aceh, KIP Aceh Singkil tidak berani melakukan pelipatan, mengingat biaya pelipatan yang cukup besar. Sementara untuk kertas suara pemilihan bupati, wakil bupati sudah mulai dilipat di media center KIP di desa Selok Aceh Singkil pelipatan dilakukan 30 orang dengan penjagaan ketat personil kepolisian disaksikan panwasli Aceh Singkil Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evan. Sedarlon longsor kembali terjadi di badan jalan nasional lintas Melabo Banda Aceh tepatnya di kawasan Gunung Cincrang Desa Sawang Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya. Material longsor berupa batu dan pohon tumbang ke badan jalan pada Kamis dini hari dan sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan itu. Teku Arif Alfian kasih terantip dan linmas pada kantor camat Setia Bakti mengatakan longsor di kawasan Gunung Cincrang, Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti terjadi pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Sebagian badan jalan ditutupi batu dan pohon cemara yang tumpah ke badan jalan sehingga arus lalu lintas sempat terganggu beberapa jam. Penanganan longsor baru dilakukan sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan alat berat. Menjelang siang, arus lalu lintas kembali normal seperti biasa. Arif Alfian menyebutkan kawasan itu saat ini masih berpotensi longsor sebab sebagian batu dan tanah telah retak dan renggang di tebing gunung di sisi jalan. Tidak tertutup kemungkinan longsor kembali terjadi saat hujan lebat. Sederlun bayi berumur 33 hari Aisyah Almira yang terjatuh bersama ibunya bernama Dahlia 31 tahun dari lantai 2 Ruku saat rumahnya di sebelah terbakar meninggal dunia di rumah sakit umum daerah Langsa Rabu kemarin. Bayi pasangan Boy Haki dan Dahlila ini mengalami luka parah di bagian kepala dan patah tulang lengan. Sedangkan ibunya Dahlila mengalami patah tulang pinggang dan hingga kini masih dirawat di RSU di Langsa. Kisah duka ini berawal dari musibah kebakaran yang menghebohkan warga kecamatan kota Langsa Rabu sore, di Gampong Belang, tepatnya di Lorong Cutrahmah. Rumah yang terbakar merupakan milik warga bernama Elpida yang kebetulan saat kebakaran terjadi sedang tidak berada di rumah. Api yang diduga berasal dari arus pendek listrik ini menghanguskan rumah dan isinya. Saat api terus membesar dari lantai dua ruku yang bersebelahan dengan rumah yang terbakar, terlihat Dahlila sambil menggendong bayinya keluar dari jendela depan lantai 2 ruku yang ditempatkan dalam kondisi panik. Dengan bayi yang digendongnya, Dahlila mencoba turun ke kanopi teras ruko Karena tergesa-gesa, Dahlila terprosok di antara seng kanopi ruku yang jebol, kemudian jatuh dari ketinggian sekitar 4 meter. Kondisi ibu dan bayi ini dilaporkan cukup parah saat dilarikan ke rumah sakit. Bayi perempuan malang itu sempat dirawat beberapa jam di RS Udi Langsa bersama ibunya yang juga kritis akibat mengalami patah tulang di pinggang. Darlun kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Banda Aceh Medan, kawasan desa Menasar, depan Rabiren, antara sepeda motor dengan minibus Gijang Enova Rabu Malam. Tabrakan menyebabkan tiga orang masuk rumah sakit. Kapolsek Pandera Ibda Untin Panjaitan mengatakan tabrakan melibatkan minibus Kijang Innova BK1489JR dikendarai Dr. Andes Nurdin, 48 tahun, warga desa Tanoano, Kecamatan Idirayu, Aceh Timur, dengan sepeda motor Supra BL4632Z yang dikendarai M. Ridwan Usman, 44 tahun, warga desa Menasah Kota, Jenib Biren. Bahkan Innova sempat banting setir ke kiri sehingga mengakibatkan Kijang Innova menabrak pon asam di pinggir jalan depan rumah warga. Sementara sepeda motor terjatuh ke aspal. Kecelakaan ini mengakibatkan dua penumpang minibus yaitu Noval 6 tahun dan Sa'diah 53 tahun. Keduanya warga Belang Pase, Kecamatan Kota Langsa mengalami luka robek. Sedangkan pengendara sepeda motor M. Ridwan Usman mengalami luka parah. Semua korban dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dari newsroom serambi Tanjung permaestkiian berita pagi di si Jumat 27 Januari 2017 berita yang ram B bisa anda dengarkan kembali pukul 12.30 Wa Indonesia Barat berita pagi ini juga bisa anda akses di situs internet daripada.com follow ke